yang punya 1000 pintu untuk kan ya kita panggil ada Reza lawan new Metro pasti aja Hvala, komoriti Hello to you